وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا أُولَٰئِكَ سَدِيدُونَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَأْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita Maka Kita bisa berada di tempat ini Berada di majlis ini Dalam rangka untuk Talabul ilm Menuntut ilmu Sungguh berbahagia Bila kita Termasuk bahagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa bergelut Dengan ilmu Mengapa? Karena Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Berkecimpung di dalam Dunia ilmu Maka Ia sedang berupaya Untuk merauk Warisan yang disampaikan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala Dan upaya meraup Warisan dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu meraup ilmu Adalah merupakan satu bentuk amalan yang sangat agung Satu amalan yang sangat agung Sangat luhur dan amalan ini adalah amalan yang akan Membukakan jalan-jalan kemudahan Sehingga seorang hamba bisa menggapai al-jannah Surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang penuh dengan kenikmatan Maka sungguh beruntung Sungguh berbahagia bila kita termasuk satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai al-ilm, mencintai ilmu. Al-ilm nafi', ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, petunjuk, hidayah. Dan seseorang yang mendapatkan al-huda petunjuk maka orang tersebut mendapatkan bimbingan mendapatkan bimbingan yang lurus bimbingan yang akan menjadikan sebab dirinya selamat dari berbagai malapetaka maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk senantiasa bersemangat menggapai sesuatu yang akan memberikan manfaat pada diri kita dan al ilmu adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Karenanya kita perlu untuk terus memupuk semangat dengan tanpa rasa jenuh, tanpa rasa malas untuk bisa meraup al-ilmu. Ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih merupakan warisan dari para nabi Allah subhanahu SWT. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa memupuk semangat untuk mencapai sesuatu yang manfaat bagi diri kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam Sahihnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi saw bersabda, "Ihrlz alamayan fauka, wastain bila, walla taajaz. Bersemangatlah engkau alamayan fauka, atas segala sesuatu yang bisa membawa manfaat bagi dirimu." Bersemangatlah untuk meraihnya. Bersemangat untuk senantiasa mendapatkannya. Wastain billah. Dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa untuk bisa meraihnya. Untuk senantiasa bisa mendapatkan apa yang memberi manfaat pada dirimu. Wala tajaz dan jangan kau merasa lemah hilang semangat, hilang gairah untuk tidak kemudian mendapatkan sesuatu yang akan memberikan manfaat pada dirimu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu bentuk wasiat yang teramat luhur, wasiat yang bila kita Berusaha untuk mengamalkannya dan terus mengamalkannya Kita menjadi bahagian dari orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut Pada kesempatan hari ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang bertemakan mengokohkan kesabaran dalam beramal apa itu kesabaran? Kesabaran dalam tata bahasa Indonesia terdiri dari awalan ke dan akhiran an dengan kata dasar sabar. Apa itu sabar? Sabar diambil dari bahasa Arab sabrun. Apa itu sabrun? Asabru secara lugah, secara bahasa. Al-Habsu Wal-Mana'u Demikian disebutkan oleh As-Syeikh Ubaid Al-Jabiri Rahimahullah As-Sabru Lugatan Al-Habsu Wal-Mana'u Al-Habsu Penjara Wal-Mana'u Mencegah itu secara harfiah kata. Jadi sabar itu adalah ketika seseorang mampu menahan, mencegah dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya seseorang yang sabar secara bahasa yang mampu memenjarakan Nafsu liarnya. Yang mampu menahan dirinya. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan. Baik merugikan kehidupan dunia maupun merugikan kehidupan di akhirat. Yang mampu mencegah. Sehingga perbuatan buruk itu tidak dia lakukan. Itulah sabar secara bahasa wa istilahan adapun secara istilah asy-syekh ubaid al-jabiri rahimahullah menyebutkan as-sabr huwa habsul lisan anit tasyakki wa tasyakhud wa nafsi anil jazaa wal jawarih an latmil khudud washaqqil juyub Sabar itu Habsu lisan Menahan lisan Ani tashakki wa tashakhut Dari keluh kesah Dan dari kemarahan, kemurkaan Lisannya tidak digunakan untuk Mengeluarkan kata-kata yang mengungkapkan Mengekspresikan Kondisi emosional Yaitu marah Itu namanya sabar Lisannya juga tidak digunakan Untuk mengungkapkan Perkataan-perkataan Yang menunjukkan jiwanya Dalam keadaan galau Dalam keadaan Penuh ketidakpastian Bimbang, ragu dan seterusnya Wa nafsin anil jazak Orang yang sabar itu Jiwanya An-nafs Jiwanya Bisa menahan diri Dirinya bisa menahan diri Supaya jiwanya tidak Al-jazah Goncang Jadi kondisi kejiwaannya Ia tetap dalam keadaan stabil Dalam keadaan stabil Tidak labil Orang yang goncang keadaan jiwanya Mentalnya ini goncang Dia dalam keadaan tidak stabil Dan sangat mudah sekali untuk dipengaruhi Disugesti Sangat mudah sekali Maka Kondisi kejiwaan seseorang Yang dalam keadaan goncang Dalam keadaan Galau Atau dalam keadaan bimbang Mudah sekali untuk kemudian Disusupi Baik bisikan Dari kalangan Manusia-manusia yang rusak Misalnya untuk diajak Melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Diajak ke dukun Diajak ke paranormal Dalam kondisi dia Jiwanya tidak mapan ya, Tidak stabil Maka mudah sekali untuk digiring Melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Kemudian wal jawarih anggota tubuhnya mampu ia kendalikan menahan diri agar anggota tubuhnya tidak melakukan yang disebut dengan anlad mil khudud washaqil juyub memukul-mukul pipi merobek pakaian kenapa Syekh Ubaid Al Jabiri rahimahullah mengungkapkan Kalimat memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian Karena tradisi di kalangan Arab Jahiliyah Sebelum Islam itu datang Bila seseorang ditimpa kematian orang yang ia cintai Maka sebagai wujud rasa duka yang mendalam Sebagai wujud rasa kesedihan yang teramat sangat. Diekspresikan dengan memukul-mukul pipi. Dan merobek baju. Nah, sikap sabar tidak demikian. Orang yang bersikap sabar, dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Mengendalikan tangannya. Mengendalikan kakinya. Untuk tidak melakukan perkara-perkara yang akan Menyakiti diri Atau merusak Sesuatu yang ada di sekitarnya Maka berdasarkan definisi Yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Sabar itu memiliki Tiga indikator Sabar memiliki Tiga indikator Jadi kalau kita ingin menilai Seseorang itu sabar ataukah tidak Dilihat tiga indikator ini Ada tidak pada dirinya Apa itu indikatornya berdasarkan definisi Dari para ulama ini Diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Juga Ibn Al-Qayyim Yaitu yang pertama Seseorang yang sabar Yang mampu mengendalikan lisannya Yang pertama Seseorang mampu mengendalikan lisan Ketika ia mendapatkan musibah Misalnya Atau kan mendapatkan peristiwa yang menjadikan dirinya tidak nyaman Tidak lantas kemudian peristiwa-peristiwa Kejadian-kejadian yang ia alami itu Ia ekspresikan dalam bentuk Ungkapan-ungkapan lisan yang tidak baik. Seperti apa ungkapan-ungkapan lisan yang tidak baik? Misalkan disebutkan di sini anitasyakki wa tasyahud. Berkeluh kesah. Seseorang sudah bekerja qadarullah setelah ia selesai menyelesaikan pekerjaannya, ia berharap dengan pekerjaan yang ia selesaikan itu Ia mendapatkan upah yang besar Kedar ternyata Harapannya itu meleset Ternyata orang yang mempekerjakannya Memberi upah Yang tidak sesuai dengan harapannya Karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya Upahnya berapa tidak ada perjanjian Nah ketika ia menerima upah sebesar yang tidak ia harapkan, tidak sesuai dengan harapannya, ia mengungkapkan kekesalan jiwanya, ia mengungkapkan kelukesannya. Orang kaya ngasih segini. Nah, itu namanya tidak sabar. Tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah berikan kepada dia melalui orang tersebut. Berkeluh kesah dia. Berbeda dengan orang yang sabar, diberi upah yang sejumlah itu, dia ya Alhamdulillah. Walaupun mungkin dia kecewa, tapi ia tidak mengungkapkan kekecewaannya itu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ucapan lisan. Atau dalam bahasa sekarang ucapan dalam bentuk tulisan. Kan sekarang banyak sekali orang tidak sabaran kalau kita melihat medsos itu. Tidak sabaran apa? Tangannya itu jari jemarinya itu gatel kalau tidak merespon. Minimal merespon dengan isyarat. Memberi jawaban dengan isyarat. Apa itu bentuk isyarat? Yang sebenarnya itu adalah ungkapan dari ekspresi dirinya. Apa itu ungkapan dalam bentuk isyarat? Memberikan tanda jempol. Like. Ya, jempol ke atas atau jempol ke bawah atau dislike, like and dislike. Sebenarnya dia sudah berkata dengan memberikan tanda jempol itu dia sudah berkata. Dia sudah berbicara, tapi dalam bentuk bahasa isyarat, simbol, simbol jempol. Ekspresi dislike misalnya itu menunjukkan kekecewaan dia, ketidaksukaan dia. Ungkapan seperti itu bagi orang yang sabar tidak mesti harus terjadi dalam peristiwa tertentu misalnya. Jadi, seseorang yang sabar, ia mampu mengendalikan lisannya. Karena pada masa sekarang ini, lisan itu bisa dikategorikan melakukan kekerasan. Ungkapan lisan itu bisa dikategorikan sebagai ungkapan kekerasan. Kekerasan itu bisa dalam wujud fisik, kekerasan fisik, memukul, menendang, mencubit, menampar, baik dengan tangan atau dengan alat, atau dengan senjata. Itu namanya kekerasan. Kekerasan fisik. Nah kekerasan lisan di antaranya dalam ungkapan kata-kata seseorang yang mengungkapkan dengan kata-kata yang kasar mengungkapkan dengan kata-kata yang bersifat merendahkan orang lain melecehkan orang lain itu termasuk bahagian dari kekerasan dalam bentuk verbal kekerasan dalam bentuk lisanan maka di dalam negara kita ada undang-undang yang mengatur yang mengatur lisan yang tidak bisa diatur. Undang-undang ITE dalam bentuk apa? Pasal pasal ujaran kebencian. Pasal apa lagi? Pasal hoaks, pasal kedustaan, berdusta. Ya. Berdusa dengan lisan atau tulisan ya. Atau pasal apa? Pasal pencemaran nama baik ya. Dan itu bisa diungkapkan dengan lisan Pencemaran nama baik Kehormatan seseorang Harga diri seseorang itu dijatuhkan Itu dalam negara kita bisa terkena pasal pencemaran nama baik Ya, namanya dicemark, namanya dicemarkan nah, Jadi Seseorang yang sabar Ia mampu untuk bisa mengendalikan lisannya ya, Tidak mengungkapkan kata-kata yang Menunjukkan kalau dirinya sedang penuh kekecewaan Kalau dirinya sedang penuh rasa galau ya, Gelisah tidak menunjukkan, mengungkapkan dengan kata-kata itu. Tidak menunjukkan dengan mencaci maki karena marah misalnya, mencaci maki, mencela. Tidak menunjukkan dengan ungkapan-ungkapan kata itu. Jadi indikator yang pertama orang sabar itu hapsulisa. Mampu menahan lisannya Bahasa orang sekarang Mampu mengendalikan Lisannya Kemudian indikator yang kedua Orang yang bersabar itu Jiwanya tidak goncang Ketika menghadapi peristiwa musibah Atau kejadian-kejadian yang bagi dirinya itu adalah sesuatu yang dahsyat Sesuatu yang luar biasa Atau sesuatu yang tidak menyenangkan Maka orang yang sabar tetap tenang Tetap dalam keadaan tenang Tidak bergejolak tidak kemudian merespon dengan istiqjal tergesa-gesa. Tapi sikapnya ta'ani. Tenang, penuh ketenangan. Oh masalahnya itu. Iya, iya itu masalahnya. Sebentar, sebentar. Ia berusaha untuk bisa berpikir jernih, berpikir sehat menghadapi masalah itu. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan jiwanya goncang, panik menghadapi sesuatu yang uh ini bahaya panik dia panik nah, kondisi jiwa yang seperti itu menunjukkan ya, ketidak sabaran orang yang sabar dia tenang menghadapi masalah sebenarnya kita cari solusi ya, kita cari jalan keluar ya, bagaimana baiknya ya, win win solution kamu tidak dirugikan, saya tidak dirugikan Ayo kita bicarakan baik-baik Jangan marah-marah di pinggir jalan Jangan mencaci maki di pinggir jalan oh, Dilihat orang haya malu Misalnya Orang yang sabar dia bisa mengendalikan kondisi kejiwaannya Stabil, tenang dan sikap tenang ini luar biasa. Ya. Kalau sikap tenang ini, akal pikiran kita itu bisa berpikir jernih, mencari sesuatu. Ya. Kalau kitanya dalam keadaan diri kita ini dalam keadaan tenang, ya. dalam keadaan tenang. Kemudian yang ketiga mampu menahan al-jawaria. Al Jawari, yakni anggota tubuh kita, kepala kita, kepalanya tidak dibentur-benturkan ke tembok misalnya. Ada orang yang sakit karena tidak tahan kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Ini juga tidak benar. Ada orang marah, lisannya tidak berucap apa-apa. Tapi tiba-tiba ember di depannya dipendam, duh. Tiba-tiba dia keluar rumah pintunya dibanting, ceder. Nah, artinya dia apa? Dia anggota tubuhnya tidak bisa ia kendalikan, tidak bisa ia kendalikan. Orang yang sabar Ya bisa mengendalikan anggota tubuhnya Karena pikirannya masih cernih Tenang Tangannya tidak ia gunakan Untuk menarik pintu Kencang-kencang Kakinya ia tetap Kendalikan untuk tidak Menendang sesuatu yang ada Di depannya Dan seterusnya Yang diungkapkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri di sini bentuk kekerasan, bentuk seseorang tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya yaitu dengan latmil khudud, memukul-mukul pipi, memukul-mukul pipi, merobek baju sebagai ungkapan rasa sedih, duka yang mendalam. Ini satu bentuk contoh bagaimana orang yang sabar itu mampu mengendalikan segenap anggota tubuh dia. Nah tiga indikator ini, bila ada pada seseorang mampu menahan lisannya, mampu menahan anggota tubuh lainnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Tetap tenang, keadaan mental jiwanya tetap tenang Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sabar Berdasar definisi dari para ulama Dan sebaliknya ketika seseorang tidak mampu Mengendalikan salah satu dari tiga indikator ini ya, Belum bisa dikatakan orang itu bersabar Lisannya diam Kelihatannya tenang Tapi kakinya nendang sana Tangannya nampar nah, Pendiam tapi Ternyata lebih menyakitkan Atau sebaliknya Kakinya diam Tangannya diam Lisannya juga diam Tapi dia bergerak cari dukun ketika modalnya habis misalnya, ketika karirnya melorot, jatuh karirnya, ya. harusnya dia jadi manager, ternyata orang lain yang di ya, yang dijadikan sebagai manager, dia putus asa, dia cari dukun, nah, misalnya, kondisi peristiwa yang tidak menyenangkan bagi dirinya, ya larikan ke Orang yang oleh dia dianggap pintar, dia cari dukun. Padahal dukun itu biasanya ya, tidak sekolah, ya kan? Tidak ada dukun itu, dukun itu bergelar profesor itu tidak ada, belum ditemukan seorang dukun gelarnya profesor. Rata-rata dukun, ya boleh dikatakan tidak berpendidikan. Nah, orang yang datang ke dukun lebih tidak berpendidikan lagi. Ya. Kan dukun itu katanya kalau ada orang datang, datang apa? Minta apa? Minta kekayaan. Harusnya buat dukun saja supaya tidak jadi supaya dia tidak jadi dukun. Kalau dia bisa memproduksi kekayaan, kenapa dukun itu tidak untuk dirinya sendiri? Supaya dia tidak pekerjaannya berubah tidak jadi dukun. Ya. Namanya dukun nah, Jadi orang yang Walaupun dalam kondisi Lisanya diam, anggota tubuhnya diam Tapi jiwanya goncang Dari mana kita melihat dia jiwanya goncang Datang mencari orang pintar Pintar dalam tanda kutip ya, Paranormal ya, Untuk Bagaimana nih keadaannya Bagaimana nih dan seterusnya Maka dengan Indikasi-indikasi Seseorang itu Bisa dikatakan bersabar Tiga indikasi ini Sudah cukup mewakili Bila ada pada diri Seseorang Lisannya terkendali Jiwanya terkendali Kemudian Anggota tubuhnya terkendali Maka ia Mudah-mudahan termasuk bahagian Dari orang yang sabar Orang yang sabar adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang akan mendapatkan ganjaran pahala unlimited. Tidak terbatas, pahalanya tidak terbatas. Dalam surat Az Zumar ayat 10, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuwasabi ajrahum bighairi hisab. Ajrahum bighairi hisab bagi orang yang sabar. Dia akan mendapatkan ajar, pahala Tanpa batas Unlimited Itu keutamaan orang yang sabar Kemudian orang yang sabar Dia akan mendapatkan berita gembira Berita gembira apa? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Surat Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal wa naqsim minal amwali wal anfusi wath sabirin Dan sungguh kami akan menguji kalian kami akan menguji kalian. Dengan apa? Sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Dengan apa lagi? Dengan aljub. Timbul kelaparan. Pacek klik. Panen gagal. Kering kerontang. Kemarau panjang sehingga menimbulkan al-jūʿ rasa lapar, kelaparan. Kemudian wa naqṣi minal berkurangnya harta. Hartanya untuk bisnis habis, untuk perdagangan habis. Kemudian wal anfus, berkurangnya jiwa, ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai wafat diwafatkan oleh Allah Subhanahuwataala lebih lebih dulu. Kemudian wasamarat hasil panen yang tidak memenuhi harapan ya, buah-buahan. Nah, kalau orang itu sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, Allah Subhanahuwataala berfirman: wa bashiril sabirin. Habarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar Apa berita gembiranya? Di antaranya berita gembiranya Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-75 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ula'ika yuj'zawnal ghurfata bima sobaru mereka itu akan diberi balasan Dengan tempat Dengan satu martabat Martabat yang tinggi Bima sobaru disebabkan Atau dengan sebab lantaran Sikap sabarnya itu Tempat martabat yang tinggi Yaitu aljana, surga Maka orang yang sabar ia akan mendapatkan Balasan yang sangat besar Dan itu adalah Berita gembira Jadi akan mendapatkan sesuatu yang meng Menggembirakan dia Menyenangkan dia Orang yang bersabar Sabar itu satu bentuk amalan hati Dengan sebab Sikap sabarnya itu Salah satu sikap yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu staiinu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT melalui amalan. Amalan apa? Bisabri wassalah. Amalan sabar dan sholat. Dua perkara ini dilakukan oleh seorang hamba, Kemudian seorang hamba ini berharap datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ya, taala. Maka pertolongan itu akan segera datang. Tapi syaratnya sabar dan tekun solatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam meminta kepada seorang sahabat untuk kasratu sujud, kasratu sujud, perbanyak sujud. Artinya perbanyak sholat Tidak hanya sholat fardunya Tunaikan juga sholat-sholat sunnah lainnya Sholat malamnya Kemudian Sholat duhanya Dan sholat-sholat sunnah lainnya Sholat rawatibnya Maka memperbanyak sholat Kemudian dengan sikap sabar Ya Semoga pertolongan Allah akan turun. Itu diantara keutamaan-keutamaan manakala pada diri kita ini terbangun sikap sabar. Karena manusia hidup ini. Manusia hidup di dunia ini akan menghadapi berbagai masalah Manusia hidup di dunia ini akan menemukan tantangan Untuk menghadapi tantangan perlu sikap Nah, Dalam hal ini syariat menuntunkan sikap sabar ada lagi sikap tawakal. Ada lagi sikap ta'ani, tenang, menghadapi tantangan. Dalam menghadapi masalah. Syariat juga membimbing untuk bersikap sabar. Masalah kehidupan, masalah rejeki misalnya. Masalah rejeki. Masalah rejeki. Syariat memberikan bimbingan sabar, memberikan bimbingan sikap konaah, ya, sikap konaah menerima apa ya, dengan penuh keriduan, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencukupkan dengan apa yang Allah berikan ya, kepada diri kita, konaah. Itu satu sikap yang diajarkan oleh Syariat, diajarkan oleh agama. Agar manusia, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya. tidak mengalami perkara-perkara yang akan menjadikan dirinya timbul mafsadat yang lebih besar. Dengan misalnya rejeki yang Allah berikan, ia bersyukur. Sikap syukurnya akan memberikan kebaikan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam pernah bersabda ya, dalam sebuah hadis dari Abu, Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min sungguh menakjubkan ya. sungguh menakjubkan Perkara yang ada pada diri seorang mukmin, masalah yang ada pada diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Setiap perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin, semuanya itu melahirkan kebaikan. Semua urusan yang dihadapi oleh seorang mukmin Semuanya melahirkan kebaikan. Waalaikumsalam khalikahadin ilalil mukmin dan kebaikan itu tidak akan bisa diperoleh kebaikan itu tidak akan bisa diperoleh selain daripada orang yang mukmin orang yang beriman. Apa itu? In asobat husara u shakar. Seorang mukmin apabila ia mendapatkan kesenangan syakar, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, sikap syukurnya ini akan melahirkan kebaikan bagi dirinya. Apa? Melahirkan kebaikan bagi dirinya? Kebaikan apa yang akan dia dapatkan dengan sikap syukurnya itu? Di antaranya Allah akan tambahkan nikmat bagi dia, bagi orang yang bersyukur ya. la insyakartum la azidannakum apabila kalian bersyukur la azidannakum Niscaya pasti Allah tambahkan kepada kalian nikmat itu maka sikap bersyukurnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi Mukmin tersebut. Kemudian wain asobat hubdora usobaro. Apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang ya seperti musibah misalnya, sobaro ia bersabar, ia benar-benar bersabar. Fakana khairan lahu Maka sikap sabarnya itu Akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya Seorang yang sedang menuntut ilmu Tentu banyak tantangannya Orang yang sedang menuntut ilmu Tentu banyak godaannya Seorang yang sedang menuntut ilmu Mungkin banyak Aral, merintang Rintangannya banyak Dari mulai mungkin tumbuh Rasa rindu kepada keluarga Kalau sudah rindu kepada keluarga ingin bertemu Ayah, ibu Rindu dengan suasana rumah Rindu dengan suasana kampung halaman Banyak Masalah banyak Bagi seorang penuntut ilmu Masalah-masalah itu banyak Belajar juga tidak kunjung Faham Memurojaah juga tidak Tidak segera masuk Tidak segera hafal banyak masalah Tapi Orang yang sabar Masalah-masalah itu Coba ia atasi satu demi satu Orang yang bersabar Ia berusaha Mengatasi masalah itu Ia selesaikan Ia cari jalan keluarnya Satu demi satu Rindu keluarga bagaimana solusinya Supaya rindu ini tidak terus Menggayut di dalam dadanya Bagaimana mengatasinya Ia berusaha melakukan Menjalani kegiatan-kegiatan Sehingga kemudian rindu keluarga itu bisa terlupakan Dia berusaha karena dia sedang menuntut ilmu Dia berusaha agar ya, Muroja yang ia lakukan bisa ya, Bisa berjalan sesuai dengan yang ia harapkan Ia berusaha Caranya bagaimana Ia cari cara ia pelajari kembali pelajaran-pelajaran yang sudah. Ia cari cara bertanya kepada temannya, bertanya kepada Ustaz Fulan, bertanya. Dia cari cara. Itu orang yang sabar mencoba untuk mengatasi masalah. Itu orang yang sabar. Jadi walaupun bagi seorang mukmin Apapun yang ia hadapi Senang atau tidak senang Suka ataupun duka Yang ia hadapi Bagi seorang mukmin, Semua keadaan itu Akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya Diberi kesenangan Dia bersyukur Sikap syukurnya Menambah kebaikan bagi dia Diberi sesuatu yang tidak membuat dirinya nyaman Membuat dirinya tidak Menjadi susah misalnya Musibah misalnya dia bersabar maka sikap sabarnya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Jadi apapun keadaan yang dihadapi oleh seorang mukmin pasti mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Masya Allah maka dikatakan oleh Nabi saw. Ajaban diambil mukmin sungguh menakjubkan. Urusan yang ada pada diri seorang mukmin, Pada diri orang yang beriman. Itu menakjubkan. Karena apapun masalahnya. Masalah yang menyenangkan. It's okay. Masalah yang tidak menyenangkan. It's okay. Semuanya akan dihadapi. Disikapi sesuai dengan masalahnya. Masalahnya menyenangkan. Sikapi dengan syukur. Masalahnya tidak menyenangkan. Sikapi dengan sabar. Jadi bagi seorang mukmin, masya Allah semuanya mendatangkan kebaikan. Nah itulah dengan kekokohan seseorang itu bersabar di dalam beramal maka ia akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Nah ini sikap sabar di saat-saat dunia seperti sekarang. Ya, dunia seperti sekarang harga-harga melonjak tinggi ya. kemudian juga suasana ya, sosial kemasyarakatan ya. banyak orang yang di PHK putus hubungan kerjanya ya dan seterusnya situasi-situasi yang tidak menentukan Tidak hanya di Indonesia Di negara-negara lain juga seperti itu ya. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Mengokohkan sikap Sabar pada diri kita Terus melatih sikap sabar ya. Itu sangat penting sekali Ini kita sedang berbicara Berbicara Masalah kesabaran, artinya ini berbicara teori Prakteknya, prakteknya nanti Kalau seseorang dapat musibah, kalau seseorang dapat sesuatu yang ya tidak mengenakkan hatinya Bagaimana ia harus bersikap sabar Nah itu baru praktek ya. Praktek kesabaran Ada seseorang yang pada Allah, Allah timpakan pada dirinya kecelakaan Kakinya patah. Ketika ditengok. Kenapa kondisinya? Ya beginilah keadaannya. Ya. Kalau tidak diberi seperti ini. Ya. Ya. Tidak, pra, tidak, tidak akan pernah praktek sabar. katanya. Sementara ini kan baca terus masalah kesabaran. Baca kisah-kisah para ulama yang sabar. Baca salafunah soleh. Orang-orang soleh terdahulu yang sabar. Tapi prakteknya belum. Ah Begitu kakinya patah kecelakaan. Nah, ini saatnya saya harus praktek kesabaran itu. Nah, jadi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang kita mungkin di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, maka di antara solusinya tanamkan dulu kesabaran pada diri kita. Tanamkan dulu kesabaran pada diri kita. Ya. Ustadznya sabar. Ya. Kok ada murid ini ya. disuruh hafalan kok hafalannya enggak nambah-nambah misalnya. Ya. Ya. Ya. Musriknya sabar. Ya. Sabar itu bukan artinya diam Sabar itu artinya tidak bergerak. Sabar itu artinya tidak mem, tidak mencari solusi untuk masalah-masalah. Ya sabar itu, sebagaimana sabarnya para nabi. Para nabi disakiti oleh kaumnya, bukan berarti oh sudah nggak berdakwah, diam aja. Bukan gitu, terus berdakwah, terus menyampaikan al-haq. Itu namanya sikap sabar Artinya sabar itu mengandung sesuatu yang dinamis Terus bergerak Terus usaha, ikhtiar Itu namanya sabar ya. Sebagaimana tadi didefinisikan ya, Secara istilahan sikap sabar itu melalui tiga indikasi itu Maka mengokohkan kesabaran <tuh> Agar kita bisa ya, Apa namanya survival Tangguh ya, Sikap sabar itu kan menjadikan Seseorang tangguh Kokoh ya, Kokoh tak tertandingi Dalam bahasa iklan ya, Yaitu ketika seseorang Sabar menghadapi ya, Masalah yang ada di hadapannya Seorang da'i kalau tidak sabar Sekali dihujat, wah sudah, rontok. Tapi karena sabar, dihujat, maju terus. Dihujat, terus dakwah. Dihujat, terus menyampaikan al-haq. Dihujat, semakin menyuarakan kebenaran. Itu da'i yang sabar. Ya. Karena banyak sekarang ini. Ya, Da'i-da'i yang... Ya, Kata orang Sunda teucerog -e gitu, nggak bener ini, gitu. Nah. Jadi pentingnya sikap sabar diantaranya ya, agar permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya, bisa dicarikan solusinya yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bisa bermanfaat untuk kita semua Terus bersabar Terus kokohkan sikap sabar kita Terus memupuk semangat Untuk menggapai ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kemudahan kekuatan kepada kita Mudah-mudahan Allah SWT ta Memberikan taufiknya kepada kita Sehingga kita bisa Melalui kehidupan ini Dengan sebaik-baiknya Di bawah bimbingan Al-Quran bim Fahmi salafil ummah Dengan pemahaman Salaf umat ini Apabila ada hal yang kurang berkenan Saya mohon maaf Apabila ada tutur kata yang kurang santun Saya juga mohon maaf Apabila ada hal yang tidak benar Saya rujuk kepada al-haq Kepada yang benar dan saya istighfar kepada Allah swt dan bertaubat kepadanya. Subhanak Allahumma wabihamdik. Ashadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu ala nabiina Muhammad walhamdulillahi alamin.